Pak Tony, selamat siang, silahkan Pak Kalau menurut saya sih buang-buang duit ya Pertama, sekarang gak usah studi-studi banding lah Sistem akunting kita beda sekali Kalau sama Amerika, sama Australia itu beda Di Amerika gak t a u pakai apa Kalau di Australia itu pakai CBA Jadi gak akan bisa, ini lah Gak bakal bisa, gak bakal berguna Dan mereka kalau s e b e n a r n y a salah satu tujuan jadi anggota DPR itu ya ini Mau jadi studi banding, studi banding Di sana tuh saya pernah lihat Waktu di Australia itu malah shopping gitu loh Jadi saya s i r a k efektif itu gak ada kemajuan yang berarti disini Contohnya paling gampangnya kalau mereka sering melihat keluar negeri public, public facility-nya juga n gak g ada yang maju disini Apakah r e n a mereka bukan membahas itu mereka tidak melihat Jadi itu sebenarnya n gak g ada gunanya Dari internet mau belajar apa juga udah bisa Satu dua orang kesana belajar akunan t y a pergi-pergi itu juga belum t e ngerti t u n apa yang mereka mau studi banting、hmm. Baik terima kasih Pak Hari selamat siang s i l a k a n Pak, komentar Anda Bukan, seperti, seperti banding, Bu. Itu piknik. <laughs> Sebenarnya bisa cara yang lebih irit lebih bagus ya Ya misalnya panggil aja ekspert-expertnya dari Amerika atau Australia untuk presentasi kesini Ajarin kesini Sebenarnya sih ya orang-orang NPR -orang ini tuh gak g ngerti-ngerti banget ya Mengenai akunting itu apa dia cuma tau Ya basic-basicnya aja Jadi menurut saya mendingan dia undang orang kesini Bayar ya gak sampai segitu banyak orang pergi Yang ada juga pada bawa istri, bawa anak Ntar shopping, buang-buang uang -buang negara ngapain Hasilnya kan juga n gak g jelas a p a dia itu b e n a r b e n a r bisa Atau kita juga n gak g tau h Jadi mendingan undang aja Kalau misalnya kayak angli marketing Undang k o s r l o r a t a u siapa yang dari Amerika gitu yang jago, kan itu lebih baik, lebih murah. Terima kasih, Ya, terima kasih Pak Heru, Pak Budi Santoso, s e l a i n g s l a m a t a n g selamat siang, selamat siang, s l a m a s a n g e l a m a t siang, s a m e m a n g s e a m a s n g s e a m a t s i a n e a m a t s i a n e a m a a n g e a n g e a n g e a m a t s a n g s a p a t s a n g selamat s e l a m n g e l a m a i n g a m a t siang, t s a n g s t a n g s t i a n g s t s i m t s e m a e l m a i a e l a i a n g e a s a n g s e a m a s a n s e a k a n a m a n e m n g s e a m a t siang, s a m b u r i a n g a m a t siang, e a m a t s a n g e a n g a n g a m a n s e a m a n selamat a n e l a a t a n g e i g t s i a n t s i a n m i e m a n g s e l a m a n g s e r a m a n g selamat n g e l a a t e l t i a n e l a m a t i a n g a m a i a n g i a Uh, penyelesaian pekerjaannya pak、uh, itu kira-kira pak harus d i t i n j a u ulang、uh, maksud kepergiannya ini、gitu. demikian p a k Iya terima kasih Pak Fred silakan Pak. Selamat sore. Selamat sore silakan Pak. Saya kira itu nggak usah nggak perlu terus dikopas, s u d a tahu Pak teman-teman maksud -teman, saya yang ada di Jerman dan Bali, dia bilang ah mereka nya いいですよ。 トリマセシー イマナカラアピティナスギャラタラタとモスパピートスギャでなぜパリパリイランパリ Harusnya anggota DPR kesana tuh dibanding gimana kalau nanti kita tetap jana penanganannya, gimana supaya lebih beradab dan dipasang seluruh dunia. Terima kasih. Oke.、Okay. Pada sejalan pagi. Selamat pagi. s i l a n k a n pada k v i Iya. Jadi begini, kalau menurut saya, sebaiknya、eh, rencana pembangunan gedung kantor DPR yang baru, yang menelan biaya lupa saya hampir dua triliun ya. Itu segera direalisasi,、hmm. di mana di gedung itu kan sudah jelas akan ditambahi fasilitas untuk、uh, hiburan ya, misalnya kolam renang, kemudian ada spa, kemudian kalau perlu ditambahi dengan mal, l ditambahi dengan bioskop, dengan segala macam lah pokoknya ya. n g Membuat anggota DPR itu betah di kantornya Sehingga gak ada pikiran untuk studi banding gitu Kalau sekarang mungkin kantor DPR yang sekarang ini Mungkin bikin anggota DPR gak betah tinggal di tempatnya Sehingga cari-cari alasan untuk supaya ada studi banding Jadi saya setujulah gedung DPR itu cepat dibangun Supaya gak k e l u y u r a n lah istilahnya ketum DPR Oke, terima kasih Pak p a u u s s e l a a t pagi Bu Iya, studi banding hanya alasan Bu Yang ada tutur, jalan-jalan, refreshing, menghabiskan anggaran a j a Oke lah kalau dibilang studi banding Tolong tunjukkan buktinya Mana hasil yang nyata dari studi banding tersebut bagi rakyat Indonesia Bu Belum ada kan Bu、hmm. Menurut kami banyak anggaran-anggaran yang perlu dihapus Bu Salah satunya studi banding tersebut Belum lagi uang absensi Begitu absen langsung kabur, uang saku, masih banyak lagi 岡山から見てたら、僕はもう、マリカン <Color> ・ラジカンやる。 Bikin dong kegiatan yang c e r d a s gitu Yang rakyat bisa terima m a n t a h Jadi rakyat juga senang Kalau kamu mau n g a r u h d u i t negara Sebanyak-banyaknya juga n g g a k a atas Tapi kalau gini kan aneh Lucu Kegok-gokan d i t i b a t i a n ke rakyat、gitu. Ya itu aja Oke、okay, terima kasih Bagaimana dengan Anda Pak a r i s f Ya saya ingin、uh, Sampaikan opini saya bahwa Kalau misalnya ngomong tentang studi banding Ya seperti tadi pendahulu-pendahulu kita itu Memang pendapatnya itu adalah seolah-olah untuk t o r gitu Kalau kita ngomong sekarang untuk studi Saya rasa udah gampang sekali Kenapa? Karena dunia ini sudah terhubung semuanya dengan internet Kita mau belajar apa aja Misalnya undang-undang tentang dia itu Tentang、uh, apa, audit, audit misalnya Tentang RUU atau apa segala itu Ya a k s e s melalui internet aja dong Kok susah-susah amat gitu loh Kenapa harus menghabiskan ratusan M Untuk dana mereka Terima kasih Oke.、Okay. Halo Pak Teguh、oh, baik. Silahkan Pak Teguh Itu sebenarnya DPR itu Dibandingkan milita itu Wah bagi dia h e b a t banget penting Karena selama dia menjabat DPR Bisa menggunakan warga lah, Kemana aja bebas Justru paling penting banget Tapi untuk masyarakat n gak g ada n Gak g ada gunanya malah merungkan masyarakat マーカー、ペアマテン、ピピエン、ヤンキ、ピランカン、プミヨ、ミトリアパーテン、カラー、ピピエン、サンペイ、プミヨン、ピエン、パー、パー、パー、パー、パー、パー、パー、パー、パー、パー、パー、パー、パー、パー、ー、パー、パー、パー、パー、パー、パー、パー、パー、パー、パー、パー、パー、ー、パー、パー、パー、パー、パー、パー、パー、パー、パー、パパー、パー、ー、パー、パー、ー、パー、パー、パー、パー、パー、パー、パー、パー、パー、パー、パー、パー、パー、パー、パー、パー、パー、パー、パ マカシアンパディのグラハシアン s e l uh, the p a t a s t、si、u、uh, d Banding i u p e r l y a h m m b a n i g a n Kita di p o s i i m a n a di a t a a t a i b h e b i b a p a l b i Buruk, e n a n g a r a i t a p i y n g Masalanya d la s t u d Banding Slamaini, Masarakatida m n g t a、ah、i Hasilnya. juga akademisi seharusnya seperti para akademisi meneliti sesuatu ya itu ada kalau、e, hasil penelitiannya itu baik harus dipublikasi ke, ke masyarakat berupa ke jurnal ilmiah biasanya itu bisa dibaca di、e, perpustakaan bisa di media masa koran dan lain-lain saya rasa、e, itu yang kurang makanya kontrol terhadap、e, ブルゴンナーパンガーソリバンニンソティダアダハウスジ